Sebelum belajar Oh oh Pus Sekarang ayo kita belajar Iya Diva Kita tidak boleh menonton TV terlalu lama Itu tidak baik Pupus benar Teman-teman juga ya Tidak boleh menonton TV terlalu lama. Nanti matanya lelah dan sakit. Ayo kita belajar. Oh iya Diva, jangan lupa kita berdoa sebelum belajar. Kamu benar Pus. Ayo kita berdoa bersama Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilma Warzuqni fahma Amin Ya Allah tambahkan ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman Amin Amin Nah sekarang ayo kita belajar Aku pinjam bukunya ya. Ini Pus, belajar yang baik ya. Oke. Okay. Teman-teman, kalau kita akan belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Ayo kita ulangi, berdoa sebelum belajar. Doa sebelum belajar Robbi zidni ilma, warzukni fahma Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku, dan berilah aku kefahaman Hai teman-teman, sekarang Diva sudah ada bonekanya loh, lucu banget kan? Oh iya, ada baju gantinya juga tau